Tayyib bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون أما بعد فإن أسدق الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar para pendengar radio raja bandung melalui gelombang 1476 am di mana saja anda berada azanallahu wa iyyakum alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa Untuk melanjutkan kajian kita tentang ilmu Pada hari Selasa yang lalu Kita sedang menjelaskan beberapa adab Yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu Sudah eh, 10 poin yang kita bahas Pertama, ikhlas Kedua, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga dari orang lain ketiganya sudah juga kita bahas meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat keempatnya berlapang dada dalam masalah-masalah yang diiktilafkan kelimanya mengamalkan ilmu keenam Mendakwahkan ilmu. Ketujuh, bersikap hikmah. Yang kedelapan, sabar di dalam belajar. Kesembilannya, ihtiram kepada ulama. Menghormati, memuliakan para ulama. Dan yang kesepuluhnya adalah -tama sunnah. Tamasuk, artinya berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Poin ini sudah kita jelaskan sedikit, akan tetapi belum selesai pembahasannya. Kemarin sudah kita terangkan bahwa berpegang teguh kepada kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyebabkan orang tersebut mampu lahir dari dirinya keimanan dan amal soleh karena il im iman lahir dari ilmu ilmu itu melahirkan keimanan dan lahir juga amal soleh dari diri orang tersebut gabungan atau perpaduan antara iman dan amal soleh Menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kehidupan yang baik bagi dia di dunia dan akan memberikan balasan pahala yang sangat besar di akhirat nanti. Sebagaimana Surah An-Nahl 97 menyatakan, Man amila solihan min takarin auuntha, wahyu mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayiba. Wanazzian nahum ajrohum bi ahsanimakanu yamalun. Siapa orang yang beramal soleh baik laki-laki ataupun wanita dan dia muumin, dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya dan kami akan membalas mereka dengan pahala mereka karena kebaikan-kebaikan. Dari apa yang mereka lakukan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Akan menganugerahkan kehidupan Yang baik kepada orang Seperti itu Adapun yang dimaksud dengan Kehidupan yang baik Adalah kehidupan Yang disertai dengan Dada yang lapang Serta hati yang tenang Sekalipun dia Berada dalam kondisi miskin umpamanya atau ketika menerima ujian atau musibah hatinya tetap tenang dan dadanya tetap lapang ketenangan hati dan kelapangan dadanya ini mengakibatkan dia bisa mengantisipasi seluruh permasalahan hidup yang dialaminya kalau yang datang kepada dirinya adalah kebaikan kesenangan Kegembiraan, kebahagiaan Dia akan menghadapinya dengan rasa syukur Tapi apabila yang dihadapinya adalah Musibah, penderitaan, kanyeri, kaperih Kata orang Sundama Dia akan menghadapinya dengan kesabaran Dua-duanya berakibat baik Syukur baik, sabar juga baik dan inilah yang membuat kehidupan seorang mukmin yang seperti itu sangat menakjubkan, sebagaimana sabda Nabi saw dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim kitab Zuhad bab al mukmin amruhu Kulluhu khairun. Nabi bersabda ajaban di amrul mukmin inna amruhu kullu khairun. Walaysa zaka li ahdin illa li lmu'min. In asabatuh dzara sabra, fakana khairillah. Wain asabatuh sarra shakra, fakana khairillah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mu'min, karena urusannya itu semuanya baik, dan ini tidaklah pantas dimiliki oleh seorang pun kecuali hanya oleh orang mukmin. Apabila orang mukmin itu ditimpa penderitaan atau musibah, dia sabar, maka itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa penderitaan atau musibah, dia bersyukur. Apabila dia ditimpa kesenangan atau kebahagiaan atau kegembiraan, maka dia bersyukur. Maka itu pun baik pula akibatnya bagi dirinya. Jadi coba lihat. Tidak ada sesuatu pun yang berakibat buruk. Bagi seorang mukmin dalam kehidupannya. Apabila yang datang kepadanya adalah musibah. Dia sabar. Apabila yang datang kepadanya kegembiraan atau kebahagiaan. Dia bersyukur. Baik sabar ataupun syukur. Maka. Semuanya dihadapi dengan eh, apa namanya berakibat baik bagi dirinya dalam kehidupannya. Coba lihat orang kafir atau orang fajir, orang yang berdosa besar ahli maksiat, kalau umpamanya dia memperoleh musibah, apakah dia sabar? Tidak. Dia stres, dia depresi. Dia putus asa, dia aral. Sering kali teriak-teriak, sering kali dia marah-marah atau kata orang Sunda Mahmurang maring. Atau kemudian mencari pelarian kepada hal-hal yang bersifat maksiat dan lebih menjerumuskan dirinya. Lari ke narkoba, lari ke minum-minuman ke keras mabuk-mabukan, lari ke tempat-tempat hiburan yang sifatnya maksiat. Dia pikir semuanya itu akan bisa melupakan dia dari masalah yang sedang dihadapinya. Padahal tidak, masalahnya tetap ada. Sementara kesiapan mental dia untuk menghadapi masalah itu tamak amruk. Itu orang kafir, itu orang yang ahli maksiat, itu orang yang fajir, yang durhaka, bukannya sabar. Tapi malah dia menjermuskan dirinya ketika memperoleh musibah kepada hal-hal yang lebih menghancurkan kehidupannya, dunianya maupun akhiratnya. Dan ketika orang seperti itu memperoleh rizki yang banyak, jabatan yang tinggi atau anugerah lain di dunia. Bukannya bersyukur, malah hurah hura Malah Tambah kedurhakaannya Dengan jabatannya Atau dengan uang yang Dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya Dia tambah bermaksiat Tambah berdosa Sehingga apapun Yang dia hadapi, itu berakibat Buruk, ketika Memperoleh musibah tidak sabar Itu buruk, ketika memperoleh Kebahagiaan Kesenangan atau kegembiraan dia tidak bersyukur malah le le lebih lalai kepada Allah daripada sebelumnya itu pun buruk. Maka seluruh kehidupannya buruk. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, seluruh kehidupannya baik. Kalau ada musibah sabar dan kalau ada kegembiraan atau kesenangan dia akan bersyukur kepada Allahumma azza wajalla. Ini adalah apa yang dialami oleh seorang mukmin. Sehingga umpamanya orang-orang yang beriman di kalangan para ulama zaman dahulu, sekalipun mereka berada di tengah puncak penderitaan akibat keimanannya, ternyata batin mereka memperoleh kebahagiaan dan ketenangan yang tak terkira. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan juga ulama-ulama yang lainnya. Ketika mereka itu ditahan oleh para penguasa dolim, sampai di penjara sampai disiksa. Secara fisik mereka sangat-sangat menderita berdarah-darah, lebam-lebam. Karena terkena pukulan dan cambukan. Tapi apa yang mereka lakukan atau yang mereka katakan? Mereka mengatakan la ya'lamul wa abnaul muluk ma nahnu fihi, la jaladuna alaihi bisuyuf. Seandainya para prajurit yang menyiksa kami tersebut mengetahui kenikmatan rohaniah yang kami rasakan ketika disiksa Maka pasti akan mereka akan memancung kami dengan pedang Ini menunjukkan Di tengah deraan siksaannya itu Mereka pun memperoleh ketenangan Dan kebahagiaan rohaniah yang tidak terkira Yang merupakan pertolongan bentuk pertolongan Allah kepada mereka Hampir semua imam yang empat Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Dan juga imam-imam yang lainnya termasuk Imam Syekhul Islam, itu pernah merasakan pukulan cambuk penguasa Karena kebenaran yang mereka pertahankan Dan ternyata di tengah-tengah siksaan seperti itu mereka tetap memperoleh kenikmatan rohaninya Itu akibat yang akan dialami oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, timbul pertanyaan kalau memang kita harus berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya, lalu bagaimana dengan keharusan berpegang teguh kepada fatwa-fatwa dan penjelasan para ulama? Bukankah Allah pun menyuruh kita berpegang teguh kepada penjelasan para ulama? Ayatnya dengan penjelasan yang sudah kita terangkan, Allah menyatakan fasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tidak tahu. Ini tidak hanya dalam urusan agama, juga dalam urusan dunia. Motor kita rusak, jangan diutak-atik sendiri Atau jangan dibawa ke material Jangan dibawa ke apotek, jangan dibawa ke dokter Salah, bawa ke bengkel Itulah ahlinya Barang elektronika kita rusak Radio kita rusak, komputer kita rusak Jangan diutak-atik sendiri, bawa ke ahlinya, ke montirnya Bukan ke montir, tapi ke ahlinya reparasi barang-barang elektronika seperti itu pula kalau kita mau konsultasi tentang kesehatan, kita ada keluhan dari segi kesehatan. Jangan diobati sendiri beli beli beli apa? Beli beli obat sendiri ke warung, jangan. Konsultasikan itu ke dokter. Nanti dokter yang akan meresepkan obat yang pas untuk penyakit kita. Itu adalah urusan dunia seperti itu, apalagi dalam urusan agama, urusan akhirat. Jangan difahami dengan otak sendiri atau bertanya kepada yang bukan ahlinya, tapi tanyalah kepada ahlinya. Dan ahlinya adalah para ulama. Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'alamun. Juga ayat yang mengharuskan kita taat kepada ulil amri. Atiulloha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul Dan ulil amri di kalangan kalian Sudah kita jelaskan ulil amri itu dua Umaroh dan ulama Umaroh dalam perkara-perkara dunia Ulama dalam perkara-perkara agama Itu kita taati demi kemaslahatan Mentaati umaroh demi kemaslahatan di dunia Mentaati ulama demi kemaslahatan di akhirat dalam urusan agama Nah Kita disuruh berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul Tapi kita juga Disuruh untuk mentaati para ulama dan Bertanya kepada mereka tentang urusan agama Bagaimana hal ini bisa terjadi? Iya, tentu saja Karena Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dua sumber hukum, sumber rujukan, sumber dari agama kita itu berbahasa Arab pertama. Yang kedua berisi kaidah-kaidah yang super penting yang bisa dipahami oleh ahlinya dan ahlinya adalah para ulama yang faham tentang bahasa Arab, faham tentang isi Al-Quran, faham tentang isi Sunnah. Dengan seluruh kaidah yang terkandung di dalamnya itu hanya bisa dibedah oleh ahlinya. Kalau bukan ahlinya, maka tentu saja tidak mungkin kita akan memahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itu, maka. Para ulama lah yang menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut dengan keilmuan yang memadai Nah oleh karena itu rujuknya kita kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Harus melalui penjelasan ahlinya dalam masalah itu yaitu para ulama Dan dengan demikian tidak ada lagi pertentangan antara keharusan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan keharusan berpegang teguh atau mengikuti para ulama. Berdasarkan hal itulah, maka berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah diusahakan harus melalui penjelasan para ulama. Karena mereka lah orang-orang yang ahli dalam masalah ini. Inilah penjelasan poin yang kesepuluh dari adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, yaitu berpegang teguh kepada kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita teruskan ke yang sebelas. Adab yang kesepuluh adalah at-tasabut was-sabat. Tasabut dan sabat. Tasabut artinya tabayyun. Tabayyun itu cross check. Tabayyun itu melakukan check and recheck. Tabayyun itu memastikan terlebih dahulu dengan cara mencari informasi yang lebih lengkap tentang apa yang kita dengar. Yaitu disebutkan oleh para ulama fathasabut fimaun qolumin al akbar, watasabut fima yusdarumin kamil al akam. tentang informasi-informasi yang sampai kepada kita, dan tathabut juga tentang sumber hukum, yang penjelasan tentang hukum itu sampai kepada kita. Adapun tathabut atau tabayun tentang informasi yang sampai kepada kita, untuk memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kalau umpamanya sudah benar, maka kita tidak boleh terlebih dahulu memfonis hanya dengan informasi yang seperti itu. Ini biasanya berlaku di kalangan para para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Sebagai contoh umpamanya, ada berita yang sampai kepada kita bahwa si Fulan, Ustaz Fulan, Sheikh Fulan Berpendapat bahawa sesuatu itu halal atau haram Boleh atau tidak Dan kita baik setuju ataupun tidak setuju Mendengar pendapat tersebut Maka tidak boleh pertama kita mempercayai berita tersebut Kedua kalau toh sudah benar ada tulisannya, ada ucapannya yang terkamu umpamanya, maka kita tidak boleh dulu memfonis bahawa dia itu salah atau benar, sebelum kita bertanya dulu tentang alasannya atau tentang argumentasinya. Kemudian apabila kita tidak setuju, maka adakan munakosah, Munakosah itu artinya berdiskusi antara kita dengan dia. Ini kan di kalangan para penuntut ilmu. Oleh karena itu dengan munakosah atau dengan diskusi, maka akan nampak siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau dia yang benar dan kita yang salah kita rujuk kepada dia... Tapi kalau dia yang salah dan kita yang benar akan jelaslah kesalahannya secara ilmiah dan mungkin dia kita harapkan akan rujuk. Inilah yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu. Sedap sebab boleh jadi, boleh jadi ini bahwa ucapan seseorang. Yang maksudnya A Tapi difahami oleh orang lain Dengan maksud B Lalu Dengan pemahaman orang lain tersebut Yang menyimpulkan B Dia memfonis orang tersebut Dengan fonis sesat Dengan fonis Keliru Dengan fonis menyimpang Padahal orang tersebut Tidak memaksudkan ucapannya Dengan maksud B Tapi dengan maksud A Sebagai contoh umpamanya ada seorang ustaz yang mengatakan apabila kita tampil di hadapan orang-orang awam maka sesuaikanlah pakaian kita dengan penampilan kita dengan penampilan orang awam tersebut tanpa harus menyimpang dari ketetapan syariat agar apa? agar kita tidak terkesan eksklusif atau mencolok. Ya, dia memaksudkan ucapan itu dengan berpenampilan yang dibolehkan secara syar'i tapi tidak terda tidak, tidak eksklusif, tidak mencolok. Itu maknanya. Dan itu benar karena tidak bertolak belakang dengan syariat. Tapi difahami oleh orang lain yang tidak suka kepada orang itu Itu artinya melecehkan sunnah katanya Karena apa? Karena kalau harus menyesuaikan diri dengan orang awam Kalau orang awam telanjang kita ikut telanjang dong Katanya begitu Kalau orang awam memakai pakaian yang bertolak belakang dengan syariat Harus kita ikuti juga Kalau begitu kita juga menyimpang dong itu melecehkan syariat, katanya seperti itu Ini sesuatu yang keliru, lalu disebar-sebarkanlah bahawa Sifulan-sifulan-sifulan melecehkan sunnah, melecehkan syariat Itu keliru, karena apa? Karena tidak adanya unsur tathabut atau tabayyun. Berdasarkan hal itulah, maka wajib kita bertabayyun, Bertathabut tentang sebuah berita yang sampai kepada kita yang berkaitan dengan Keilmuan seseorang Dalam menerangkan ajaran Islam Sesuai dengan kapasitas ilmunya Itulah yang disebut dengan Atas sabat Adapun as sabat sabat Maknanya As sabar wal mutabara Yaitu sabar dan ulat Tekun Dia tidak bosan tidak jemu dengan belajar ilmu yang sedang dia tekuni. Dengan cara dia itu menekuni pelajaran yang sedang dia pelajari tersebut, apapun pelajarannya dan apapun sumber kitabnya dan siapapun usad yang mengajarkannya. Selama kitab yang dipelajari adalah kitab yang memang muktabar di kalangan para ulama, Ustadz yang mengajarkan yang ustadz yang amanah, terpercaya ilmunya dan kejujurannya dalam menyampaikan ilmu. Maka wajib kita sabar, musabarah, tekun dan ulet di dalam mengikutinya. Kalau tuh ada rasa malas, rasa jemu, wajib kita perangi rasa malas dan uh, dan rasa jemu itu jangan sampai seorang penuntut ilmu Ya, mempelajari umpama satu cabang ilmu bahasa Arab tiga empat kali lima pertemuan umpamae sudah jemu sudah jenuh akhirnya dia meninggalkan pelajaran bahasa Arabnya lari aja ke pelajaran hadis baru tiga pertemuan empat kali pertemuan aduh banyak hafalan riwayat riwayat hadis jemu malas lalu dia berhenti lalu dia lari kepada pelajaran tafsir. Tafsir begitu juga, karena banyak teori-teori yang harus dia fahami, akhirnya jemu juga. Ini tidak boleh terjadi. Itu tidak asabat. Dia tidak sabar, dia tidak tekun, dia tidak ulat. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak memahami apapun tentang ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya. Ini penting untuk para penuntut ilmu. Oleh karena itu, kalau umpamanya kita sudah berazam, bertekad, berencana memiliki tekad yang kuat untuk mempelajari suatu ilmu atau suatu kitab, umpamanya kitab Tauhid, dengan usaha tertentu, waktu dan tempatnya tertentu, maka tekunlah mempelajarinya dan berupayalah untuk tidak kelewat walaupun hanya sekali. Karena kelewat sekali nanti akan menimbulkan perasaan ah nggak apa-apa lewat dua kali tiga kali juga kemarin juga lewat sekali nggak apa-apa tuh nanti akan seperti itu akhirnya apa akhirnya dia akan bolong-bolong itu pelajarannya bolong-bolong pelajaran dalam masalah tauhid mengakibatkan pemahaman tauhid dia tidak utuh tidak menyeluruh. Nah kalau tidak utuh pelajaran tauhid dikhawatirkan suatu saat dia bisa terjerumus ke dalam penyimpangan dalam masalah tauhid. Begitu juga masalah akhlak, begitu juga masalah fikih, pokoknya asbab. Tekun dan ulat di dalam mempelajari ilmu jangan tergoda oleh rasa jemu, rasa jenuh, rasa malas ataupun kepentingan-kepentingan dunia yang bisa mengegal Langkah dia dalam mencari ilmu Itulah At-tasebut Was-sabat Kedua belas Al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala Wa muradil rasulih Adab ke dua belas Bersungguh-sungguh Di dalam memahami Apa yang dimaksud oleh Allah Dan apa yang dimaksud oleh Rasulullah S.A.W ini termasuk perkara penting, yaitu khadiyatul faham. Masalah bagaimana cara memahami. Memahami maksud yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan maksud yang diinginkan oleh Rasul SAW dalam hadis karena banyak sekali manusia yang diberi ilmu, tapi tidak diberi pemahaman. Tidak cukup menghafalkan Al-Quran dan Sunnah tanpa memahami isinya, tapi harus kedua-duanya memahami maksud Allah dan maksud Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis dan betapa banyaknya penyimpangan yang dialami oleh orang-orang ketika berdalil dengan Al-Quran atau dengan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu terjerumuslah ke dalam kesesatan. Sebagai contoh umpamanya, bahkan kata Syekh Muhammad bin Sul Al Thaemin, "An al Khut'a fil Fahmi, Qad Yakuun Ashad Khutra min Khutbah al Salah di dalam memahami kadang-kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Karena apa? Karena orang yang bodoh, yang salah dengan kebodohannya. Dia ketika diberitahu, karena sadar dirinya bodoh, dia akan sadar. Dia akan menyadari kesalahannya, lalu tobat, lalu berubah. Tapi kalau kesalahan di dalam pemahaman, dia meyakini dirinya punya ilmu, punya dalil. Tapi dalil penerapan dalil itu keliru. Ketika diberitahu dia ngeyel dengan pendapatnya yang keliru Sebagai contoh Contohnya, umpamanya apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 7, mulai 78-79 Ketika Allah menjelaskan Wadawuda wa sulaymana idh yakumani fil harfi اِن نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِيَهُ أَلِيُوحَ كِمْ هِمْ شَاهِدِينَ فَفَهِمْنَاهَا سُلَيْمَانُ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَا دَاوُدُ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ceritakan olehmu tentang Daud dan Sulaiman Ketika kedua-duanya Menetapkan Hukum atau keputusan Tentang kebun Kebun itu Tanam-tanamannya Dimakan Oleh kambing-kambing milik Orang lain Milik orang lain Kambingnya memakan Tanam-tanaman kebun Orang lain lagi. Lalu kedua-duanya berselisih dan membawa masalah ini kepada Raja. Waktu itu Daud dan Sulaiman. Nabi Daud rajanya, Nabi Sulaiman putranya. Lalu kami memberikan pemahaman tentang hal ini kepada Sulaiman. Dan masing-masing telah kami berikan kepada keduanya hukum, kebijaksanaan dan ilmu Dan kami telah tundukkan kepada Daud gunung-gunung dan seterusnya Nah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memberikan keutamaan kepada Sulaiman dibanding kepada Daud Dengan mengatakan fahamna Sulaiman kami berikan pemahaman tentang kasus ini kepada Sulaiman. Tapi tidak berarti bahwa Nabi Daud e, kurang dalam masalah ini. Karena Allah menyatakan wa kullan ataina hukman wa ilman. Lihat ayat yang mulia ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang Nabi Sulaiman lebih unggul dalam masalah pemahaman daripada bapaknya. Tapi Allah pun dalam waktu yang bersamaan menjelaskan keutamaan Daud dibanding Sulaiman. Itu wasakhkharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna. Kami tundukkan kepada Daud gunung-gunung. Oleh karena itulah maka ayat ini menunjukkan pentingnya pemahaman. Contoh lain umpamanya kalau umpamanya ada di hadapan kita dua bejana. Satu berisi air hangat. Satu lagi berisi air dingin. Saat itu musim dingin. Maka datang orang mau mandi janabat. Mana yang lebih utama? Menggunakan air hangat atau menggunakan air dingin. Karena di dalam air dingin ada masyakkah. Masyakkah itu penderitaan. Ketika harus mandi di musim dingin dengan air dingin atau ngahod-hod. Terus Nabi SAW menyatakan. Alah adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfamu bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudhu alal makarih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang dengan amalan itu Allah bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan meninggikan derajat?" Kata para sahabat, "Mau ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Menyempurnakan wudu ketika makari." Makari itu artinya dalam keadaan yang kita tidak suka, berat, Contohnya umpah berwudu dalam keadaan dingin. Oleh air dingin lagi. Nah kata Nabi SAW. Berwudu dalam keadaan yang tidak disukai. Itu bisa menghapus derajat. Eh bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Lalu kalau ada dua air air hangat dan air dingin kita mau wudu atau mau mandi mana yang lebih utama air dingin apa air hangat maka banyak orang berdasarkan hadis tadi bahwa berwudu dengan air dingin tersebut termasuk berwudu dalam keadaan makarih makarih hal yang tidak disukai yang hal yang dibenci Berwudu dengan air dingin di musim dingin kan apa hal yang dibenci. Tapi kata Nabi inilah yang bisa menghapus kesalahan dan meninggikan derajat. Akhirnya apa? Akhirnya orang banyak mengambil air dingin untuk berwudu pada musim dingin. Apa ini salah apa ini benar? Maka Syalutin menyatakan ini salah. Apakah kesalahannya dalam ilmu atau dalam hal pemahaman? Dijawab kesalahannya dalam hal pemahaman. Ilmunya benar. Rasul saw menyatakan isbaqul wudu ala makarih berwudu dalam keadaan-keadaan yang dibenci. Beliau tidak menyatakan antakhtar al baridil wudu. Nyalah kalian memilih air dingin untuk berwudu. Tidak seperti begitu. Nabi Sulaiman tidak berkata seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka harus dibedakan antara dua ungkapan Isbahul Wudu alal Makari dengan antakterul Maalbari dalil Wudu. Harus dibedakan antara berwudu dalam keadaan atau dengan cara yang tidak disukai dengan perkataan nalah kalian memilih air e, dingin untuk berwudu di saat musim dingin. Dua hal itu adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, makna isbaghul wudu alal makarih menyempurnakan wudu dalam keadaan yang dibenci maknanya adalah annal insan layamnauhu Burudatul ma' min isbagil wudhu bahwa seseorang itu tidak boleh terhalang dari wudu dari menyempurnakan wudu hanya karena alasannya airnya dingin. Kalau memang airnya dingin kemudian dia tidak mau berwudu, gunakan air yang hangat. Sehingga hilang atau setidak-tidaknya tidak ada lagi rasa wegah untuk Berwudu dan menyempurnakan wudu. Nah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat dan juga hadis. Lebih menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih menginginkan kesulitan bagi manusia dalam melaksanakan agama. Atau lebih menginginkan kemudahan. Jawabnya Allah lebih menginginkan kemudahan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185 wala Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan Mana yang lebih mudah bagi kita, lebih menyenangkan bagi kita dalam melaksanakan ibadah yang jenisnya sama yaitu berwudu yang satu dengan air dingin, yang satu dengan air hangat, dan saat itu pada waktu musim dingin. Mana yang lebih mudah bagi kita? Yang lebih mudah adalah dengan air hangat. Kedua, tidak menimbulkan maborot. Kalau umpam dengan air dingin di musim dingin, mungkin aja bisa sakit. Rasul saw. Nah hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Iman Bab ad-dinu yusrun Beliau bersabda Inna dina yusrun Sesungguhnya agama ini mudah Oleh karena itu Kalau seseorang ketika musim dingin Lalu mau berwudu Ada dua jenis air, air hangat dan air dingin Lalu ternyata dia memilih air dingin dengan hadis bahwa Isbaul Wudu al-Makari menyempurnakan wudu dalam keadaan-keadaan yang dibenci itu bisa menghapus dosa dan bisa meninggikan derajat. Lalu dia memilih air dingin itu keliru dalam memahami hadis. Berdasarkan hal itulah maka fahami maksud Allah dan maksud Rasulnya. Dengan pemahaman yang benar. Karena salah pemahaman bisa menjermuskan kita ke dalam kekeliruan. Sebagai contoh lain. Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran menyatakan. Faminkum mu'min wa minkum kafir. Di antara kalian ada yang mu'min. Di antara kalian ada yang kafir atau dalam ayat lain faman syaa' falyu'min waman syaa' falyakfur siapa yang mau mukmin silakan mukmin siapa yang mau kafir silakan kafir atau ayat yang menyatakan la ikraha fid tidak ada paksaan dalam agama Itu ayat-ayat itu benar Lalu orang menyimpulkan dari ayat-ayat tadi la ikraha fid tidak ada paksaan dalam agama at atau oh, ayat yang menyatakan "Famanshaafal yukmino, famanshaafal yakfur". Siapa yang mau mukmin silakan mukmin, siapa yang mau kafir maka silakan kafir. Lalu difahami, oh maksud ayat ini berarti Allah membebaskan kita untuk memilih agama sesuai dengan keinginan kita. Mau mukmin boleh, mau kafir juga boleh, dan tidak ada paksaan dalam agama ini. Tidak dipaksa kita untuk memeluk agama ini gitu. Makanya Islam membolehkan kebebasan beragama. Berdasarkan ayat tadi. Ayat tadi adalah ilmu. Ilmunya benar, ayatnya pasti benar. Lalu apa yang salah? Pemahaman tentang ayat tersebut yang keliru, yang salah. Oleh karena itulah maka kesalahan dalam memahami. Kadang-kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Karena kesalahan dalam memahami padahal dia memiliki ilmu yang dia pahami salah-salah tadi bisa mengakibatkan dia bisa ngeyel dalam kesalahannya dan bisa berargumentasi menjawab tuduhan-tuduhan atas kesalahannya dengan ilmu yang keliru tadi. Ilmunya benar tapi pemahamannya yang keliru. Ini beberapa contoh bahwa kita wajib memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dikendaki oleh Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena itu bisa menjermuskan kita kepada kesesatan yang membahayakan kita. Inilah ke-12 adab yang wajib difahami dan diterapkan oleh para pencari ilmu di dalam mencari ilmunya Dan ini bukanlah hasar, bukanlah hanya 13-13nya dan tidak ada yang ke-14nya, bukan begitu Tetapi inilah diantara beberapa poin penting yang berkaitan dengan adab-adab tulabul ilm yang harus difahami oleh para penuntut ilmu Insyaallah untuk hari Selasa yang akan datang kita akan masuki kepada bab yang tidak kalah pentingnya yaitu apa yang harus dilakukan oleh para pencari ilmu agar pencarian ilmunya sukses dan ilmunya bermanfaat bagi diri dan orang lain itu nanti akan kita bahas pada Selasa depan untuk Selasa sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada akhi Musaim Untuk memandu tanya-jawab ini Alhamdulillah, Alhamdulillah. Fadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Ustaz Abu Haidar Yang telah memaparkan Kajiannya uh, Pada pagi hari ini Dan kepada para pendengar Radio Raja Bandung Rahimahkumullah Dipersilakan untuk Menyampaikan beberapa pertanyaan Yang bisa disampaikan Baik melalui telpon di nomor 022 86862637 maupun di sms di 081-1227-1476 dan kami berharap kepada para pendengar untuk bertanya sesuai atau relevansi dengan relevan dengan kajian kita pada pagi hari ini baik pada pagi hari ini kami sudah menerima beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar sekalian uh, kami akan membacakan pertanyaan pertama yang dikirimkan lewat SMS oleh Abu Ibai di Cimahi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ada orang yang tidak suka dengan manhaj ini dan dia bertanya apakah ada dalilnya mengadakan tablik akbar. Apakah pernah ada contoh dari Nabi dan tiga generasi setelahnya. Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Fa'dhal sa'al. Iya. <tuh> Tadi dijelaskan ada orang yang benci kepada manhaj ini ya, bukan ada, banyak. Tidak akan ada satu pun kebenaran yang tidak dibenci oleh manusia atau oleh Fihak eh, manapun Pasti orang kafir benci kepada kebenaran Orang yang menyimpang pasti akan membenci kepada apa? Kepada kebenaran Karena apa? Karena dengan penyimpangannya dia merasa terusik Dengan dakwah yang dilakukan oleh orang-orang yang lurus Keterusikannya ini yang membuat dia membenci orang-orang yang lurus tadi itu pasti kalau umpamanya ada sebuah kebenaran yang didakwahkan lalu semua orang tiba-tiba suka, tiba-tiba mendukung, termasuk setan juga ikut-ikutan mendukung. Nah, itu kita harus pertanyakan. Kok oh, kebenaran tapi didukung oleh setan? Oleh karena itulah maka wajar ya. Dan kita tetap harus istiqamah di atas kebenaran karena memang itu termasuk salah satu di antara Ujian. Coba kurang apa sih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari segi akhlak beliau paling mulia. Dari segi kelemah lembutan beliau paling lembut. Dari segi bah beliau itu tukang menyambung silaturahmi dengan pihak manapun oh itu beliau diakui oleh semuanya. Dari segi eh, apa namanya kehormatan keluarga beliau berasal dari keluarga terhormat. Dari segi kekayaan istrinya Khadijah seorang Hartawan Kurang apa beliau Ada gak yang membenci setelah Ini setelah Setelah beliau menjadi nabi Banyak, tapi sebelum menjadi nabi Gak ada seorang pun yang benci kepada beliau Sebelum beliau Mendakwakan Islam gak ada yang benci Semuanya itu Memuji beliau Memuji sebagai orang yang jujur Tapi setelah dakwah dituduh pendusta. Sebelum berdakwah, beliau dipuji sebagai orang yang tukang nyambung silaturahmi. Setelah berdakwah, beliau dituduh sebagai orang yang memecah belah persatuan bangsa Arab. Sebelum beliau berdakwah, beliau itu orang yang semuanya meyakini beliau itu buta huruf. Setelah uh, berdakwah, beliau dituduh sebagai penyair. Dan seterusnya. Jadi, wajar ya orang seperti beliau sesempurna itu aja ada yang membenci apalagi orang seperti kita yang banyak kelemahan tapi tetap tetap kita wajib istiqamah nah sekarang pertanyaan ada enggak dalilnya tentang tabligh akbar bukan ada segudang mau berapa ratus hadis yang apa yang diminta ya pertama pertama Tablik Akbar termasuk salah satu di antara dakwah. Cara dakwah selama tidak bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah dibolehkan dengan cara apapun. Ada dua yang terkait dengan dakwah, ada disebut dengan wasa ilu dakwah, ada yang disebut dengan satu lagi asal ibu dakwah. Kalau asal ibu dakwah, cara dakwah yang memang sudah baku. Seperti taklim, seperti tablik akbar, itu termasuk asal ibu dakwah. Itu harus baku sesuai dengan Quran Sunnah. Ada nggak dalilnya gitu ya? Kalau tidak ada dalilnya, cara dakwah seperti itu tidak boleh. Umpannya dengan cara dakwah yang mengadopsi cara dakwah orang lain. Dakwah melalui film, dakwah melalui nyanyian, gitu ya, dakwah melalui tarian, itu nggak ada yang seperti itu. Termasuk usul dakwah yang tidak boleh. Umpannya kita uh, mengadopsi cara dakwah dari agama lain. Nah, kalau wasailu dakwah, menyangkut sarana dan prasarana dakwah, seperti umpamanya radio, ya, televisi, buku, itu termasuk sarana dan prasarana dakwah, dan itu urusan dunianya, aspek duniawi Boleh saja kalau menyangkut itu. Selama alat-alat tersebut, Secara dhati Bendanya tidak diharamkan oleh ajaran Islam Nah Tablik akbar ya Mengajar ceramah itu termasuk Di antara uslub da'wah Asal ibu da'wah yang Dilakukan oleh Nabi SAW Sebagai contoh Nabi SAW Menyuruh orang mengumpulkan Ini dari Fatimah binti Qais Suhi Muslim, riwayat Imam Muslim Dalam kitab suhihnya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rasulah semuanya berkumpul," gitu ya, semuanya berkumpul, Nabi bersabda, "Tidaklah aku mengumpulkan kalian untuk targhib dan tarhib." Nah, memberi iming-iming atau memberi ancaman tidak. Tapi aku mengumpulkan karena ada seorang yang dulunya Nasrani namanya Tamim Ad-Dari, ya. Dia ini kemudian eh, menga mengalami sebuah pengalaman yang berkaitan dengan perkara yang dulu pernah aku beritahukan kepada kalian yaitu tentang dajjal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan pengalaman Tamim Ad-Dari dan seterusnya itu Tablig Akbar itu. Itu Tablig Akbar. Salah satunya itu dan banyak lagi kasus-kasus atau hadis-hadis lain yang menjelaskan Nabi mengutus seorang untuk mengumpulkan orang-orang, setelah berkumpul, lalu Nabi naik, uh, uh, lalu Nabi saw naik ke atas mimbar, lalu beliau berceramah. Nah, uh, ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah, ya dari thuhur, beliau selesai sholat thuhur itu beliau bertablig sampai asar pun kelewat. Kata orang-orang asar, asar, solat, solat, solat, sampai hampir maghrib, asarnya kelewat. Orang-orang sudah resah. Lalu protes. Lalu kata uh, Ibn Abbas atu al limunani anis sunnah. Apakah kalian mengajari aku tentang sunnah? Ibn Abbas lebih tahu tentang sunnah Nabi daripada tabiin. Lalu Ibn Abbas menyatakan, dulu Rasulullah sel pernah melakukan seperti yang aku lakukan. Itu tablik akbar, ya Oleh karena itu, kalau Umpamanya orang membidahkan tablik akbar Maka Orang tersebut adalah orang yang nyalaneh dari penjelasan ayat, hadis Dan penjelasan para ulama yang banyak mengadakan tablik-tablik akbar Wallahu'alam isawab menunjukkan bahwa tablik akbar ah, termasuk asal ibu dakwah yang didasarkan kepada dalil yang sangat banyak. Iya, silakan ada lagi pertanyaan lain? Ada pertanyaan kayaknya ada telepon masuk Ustaz. Silakan, silakan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, dari siapa di mana, Pak? Pak Solihin Timah. Pak Solihin. Silakan, Pak Solihin. Asalamualaikum, wa wa Ustaz. Waalaikumsalam wa warahmatullahi wa wa wabarakatuh. Uh, terima kasih Ustaz Pertanyaan yang uh, beberapa waktu yang lalu Sudah dijawab Walaupun uh, Mungkin pada waktu itu saya kurang eh, Tidak tidak menyimak Karena ada suatu keperluan Yang tentang amalan Ahli Bina yang tidak diterima itu Ustaz, ya. uh, Itu kemarin saya kurang jelas Katanya ada perawi yang Yang berbeda. Itu namanya siapa ya Tentang hadis yang eh, Amalan ahli yang Tidak akan diterima 5. Iya yang, ya Itu yang pertama Yang keduanya eh, Walaupun misalnya ini Hadisnya eh, doir tapi Ini ada ada hadis-hadis Yang lain yang menguatkan berangkali Di antaranya ada Hadis dari Anas bin Malik Sesungguhnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah menutup Taubat dari pelaku bisnah Sebelum meninggalkan bisnahnya Hadis riwayat At-Tabroni Kemudian ada lagi hadis yang lain Dari Abdullah bin Abbas. Ia berkata S. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah enggan menerima Amal pelaku bisnah Sebelum meninggalkan bedahnya di riwayat di tinumaja. Nah, apakah hadis-hadis uh, ini merupakan apa ya? Uh, Pengulang dari hadis-hadis yang sebelumnya yang yang amalan yang tidak diterima itu? Uh, mohon penjelasannya. Cat, uh, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ia. Pak Solihin Icimahi. Hadis uh, yang ditanyakan dulu berbunyi layak bahwa Allah lisahe sauman, wallah salatan, wallah salatatan, wallah hajjan, wallah umratan, wallah jihadan, wallah sarfan, wallah adlan, yahruz bin Islam, kama yahruz syarah min al Allah tidak akan menerima Pelaku bid'ah saumnya, solatnya, sholatkoahnya, hajinya, umrohnya, jihadnya dan seterusnya, dia keluar dari Islam sebagaimana keluarnya rambut dari tumpukan e, tepung, adonan tepung. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan hadis tersebut maudhu alias palsu, diriwiyatul Imam Ibnu Majah melalui jalur sanad Muhammad bin Mihson. Juga Ibrahim bin Ablah dari Abdullah bin Ad-Dailami dari Hudaifah. Itu dari Hudaifah. Nah, ee, letak kelemahan dari hadis ini. Karena ada rawi namanya Muhammad bin Mihson. Dia ini dikatakan pendusta atau kathab oleh Imam Ibn Main dan Imam Ibn Abi Hatim. Demikian juga Imam Ibn Hajj dalam kitab At-Taqrib menyatakan Muhammad bin Mihson. Dia ini pendusta di karangan para muhadithin Al-Busairi di dalam kitab Azza wa'id Yang pertama halaman yang ke-10 menyatakan Sanad riwayat hadis ini do'if karena adanya Muhammad bin Mihson Yang dinyatakan kathab oleh para muhadithin Ini yang pertama Kedua, ada hadis lain yang tadi juga dikemukakan oleh uh, Pak Solihin dari Ibnu Abbas yang berbunyi aballahu ayaqbal amala sahibi bid'atin hatta yad'aha bid'atahu Allah enggan menerima amalan pelaku bid'ah sampai orang itu meninggalkan kebid'ahannya ada di sini dikeluarkan Imam Ibn Majal dalam kitab Sunannya hadis nomor 50 tapi hadis ini mungkar karena apa karena Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah ya juga meriwayatkan hadis ini juga Imam Ad-Dailami dalam kitab Sunan Ad-Dailami melalui sanad Abu Asy-Syaikh diterima dari Bishir bin Mansur Al-Hannab diterima dari Abu Zaid dari Mughirah bin Syu'bah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nah di dalam Sanad hadis ini ada beberapa rawi yang majhul Pertama Imam Abu, Abu Zar'ah ah menyatakan Abu Zaid adalah orang yang Majhul baik dirinya maupun gurunya Dia tidak diketahui bagaimana karakteristiknya dan sifatnya Tidak ada seorang pun ulama yang menjelaskan Berarti dia ini majhul Demikian juga gurunya Demikian juga Bishir, dia juga termasuk rawi yang majhul dan Imam Al-Zahabi Menyatakan Abu Zaid dalam kitab Mizanul Itidalnya Abu Zaid ini seorang rawi yang majhul dan dua perawi-rawi lainnya yaitu uh, Bishir bin Mansur Al-Hannad Serta Abu Syekh juga termasuk rawi-rawi yang majhul Berdasarkan hal inilah maka hadis ini Dianggap sebagai hadis yang mungkar nah, Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan tidak diterimanya Tidak diterimanya amalan ahli bid'ah, Seluruh amalannya Itu do'if dari dua sisi Sisi yang pertama adalah Sisi sanad Sanadnya sudah dijelaskan tadi do'if Sisi yang keduanya sisi matannya Matannya itu artinya isi dari hadis tersebut karena apa karena bertentangan dengan ayat yang menyatakan ف, uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman fa mayya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa mayya'mal mithqala dzarratin syarra syarra yara jadi siapa orang yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar zarrah maka dia akan melihat akibatnya akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula demikian juga keburukan oleh karena itu kalau seorang umpamanya eh, ahli bina, ah, tapi dia melakukan amalan, yang di dalam amalannya itu tidak ada kebidahannya, umpamanya jihad. Jihadnya tidak ada kebidahannya, atau infaknya dan sodakohnya, berbuat baik kepada semua manusia. Atau umpamanya perbuatan-perbuatan eh, lain yang tidak ada binahnya, maka perbuatan itu tetap oleh Allah Subhanahu SWT akan diterima selama... Tidak ada unsur pembatal dari amalan-amalan tersebut. Adapun ibadah yang dicampuri dengan kebidahan. Itulah yang akan ditolaknya. Berasarkan hadis riwayat Imam Muslim yang menyatakan. Kata Rasulullah S.A. amila amalan lay sa'alaihi amruna fahuwa radun. Jadi siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari aku. Maka amalan itu tertolak. Jadi. Amalan ibadah yang dilakukan dengan dicampuri dengan bid'ah, itulah yang tertolak. Adapun amalan-amalan lainnya yang tidak tercampur dengan bid'ah, maka tetap akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat, فَمَا يَأْمَلْ مِثْخَلَ دَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهِ وَمَا يَأْمَلْ مِثْخَلَ دَرَّةٍ شَرَّيَّرَهِ Ah, sedangkan hadis tadi menyatakan bahawa Allah tidak akan menerima pelaku kebidahan termasuk saumnya, termasuk jihadnya juga, termasuk sodakohnya juga. Parah dalam sodakohnya tidak ada kebidahan, di dalam jihadnya tidak ada kebidahan dan seterusnya gitu ya. Maka amalan yang tidak ada kebidahan tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Adapun hadis salah satu hadis yang tadi juga dikemukakan oleh Pak Solihin yang menyatakan bahwa Allah itu e, menutup atau tidak menerima taubat seorang ahli bid'ah Ini ditafsil oleh para ulama Ditafsil itu artinya dirinci Coba lihat umpah penjelasan e, Abu hasan Ali Al-Assyad dalam kitab Al-Ibana An-Sulidiyana Juga umpah Syekh Muhammad Khalil Harus dalam kitab e, Syarah e, Al-Qidah Al-Wasityah tentang poin ini bahawa Allah tidak akan menerima e, ta Taubat seorang ahli bid'ah Pertama Ini ditafsil Ditafsil itu artinya apa? Dirinci Yang dimaksud tidak akan menerima taubatnya ahli bid'ah Maknanya Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan Menganugerahi Hidayah taubat kepada ahli bid'ah Selama dia Tetap berpegang teguh kepada kebid'ahannya Arab pun kalau dia umpamanya ya, umpamanya karena kelurusan hatinya, niatnya dan seterusnya kemudian dia belajar tentang sunnah dan menerimanya, lalu dia tobat itu sangat mungkin. Oleh karena itu, betapa banyaknya ulama-ulama yang dahulunya berkesimpung dalam kebidahan, setelah terkena dakwah sunnah mereka bertobat, meninggalkan kebidahannya kemudian beralih kepada sunnah. Contohnya umpamanya Abul Hasan Ali al-Ash'ari itu sendiri yang tadinya dia ini terlahir sebagai seorang yang mu'atazilah. Kemudian setelah 40 tahun dia bertobat dan meninggalkan kemu'atazilahannya. Kemudian setelah itu dia merumuskan rumusan-rumusan sendiri tentang beberapa akhidah termasuk sifat-sifat Allah lahirlah. Sifat enam awalnya 7, 9, 11, lalu 13 Lalu dikembang, dikembang, dikembangkan oleh muridnya uh, Al-Maturidi -Matur, Al Imam Al-Maturidi mengembangkan menjadi sifat 20 Lahirlah wujud kidam bakwa, muqalafat lah wadisi Dan seterusnya yang kemudian dikenal dengan Akidah Asyairah as atau Asyariah Ah, tapi kemudian setelah itu beliau taubat kembali dari hal itu dan merujuk kepada akidah salafus soleh. Dan taubatnya itu beliau kemukakan dalam kitab Al-Ibanah Anusul Diyanah, dalam kitab Maqolatul Islamiyin. Dan itu menunjukkan e, ada beberapa orang yang taubat dari kebinahan kepada sunnah. Lihat juga Imam Al-Juwaini, Imam Ash-Shah termasuk juga Umpah Al-Ghazali yang awalnya lihat Umpah perjalanan pemikiran beliau dalam kitab yang beliau tulis ini Al-Munqid min Ad-Dhalal. Al-Munqid min Ad-Dhalal itu artinya pembebas dari kesesatan. Beliau menceritakan beliau pernah apa namanya mempelajari kebatinan eh uh, bukan kebatinan, batiniah salah satu sekte uh, sufi Syiah gitu ya. Yang kemudian beliau menyatakan ternyata batiniah itu betul-betul batil gitu menyimpang. Kemudian beralih lagi kepada Filsafat, lalu beliau menyatakan Filsafat itu tidak memiliki Nilai kebenaran sedikit pun Sampai beliau menyusun kitab Tahafutul Falasifah Kritik kepada para filsuf Yang kemudian beliau akhirnya Mempelajari tasawuf secara teoritis Dan mempraktekannya Tapi di akhir hayatnya beliau kemudian Belajar tentang sahih Bukhari Dan beliau menyatakan ini an Amuta ala Aku ingin meninggal di atas akidah Kitab ini, yaitu kitab Sohib Bukhari Dan meninggalnya juga dalam keadaan Sohib Bukhari itu berada di dadanya Sebagian orang menyatakan Imam Al-Ghazali itu telah rujuk dari tasawufnya Kemudian merujuk kepada aqidah as salafus Saleh. Jadi adanya Kenyataan yang menyatakan para ulama bertobat Dari kebidahan yang dulu mereka lakukan Itu menunjukkan bahawa Allah Menerima Tobat para ahl bidah Dan betapa banyaknya di kalangan kita sendiri umpamanya dulu, sebelum kita tahu Kita banyak melakukan kebidahan Tapi setelah kita belajar, belajar dan belajar Tahu ini bidah, ini sunnah, ini salah, ini benar Lalu kita tinggalkan yang salah, kita tinggalkan yang bidah Kemudian merujuk kepada yang benar Nah ini menunjukkan ya pelaku kebinahan kalau dia mau tobat akan diterima juga tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Syukran Jazakallah khair kepada Ustaz Abu Haidar yang sudah uh, memberikan penjelasan atau menjawab pertanyaan dari Pak Shalihin di Cimahi Selatan. Kita kembali ke penolpon berikutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari andini di Selatan. Ibu Andini ya. sekarang natal, mana bu? Dengan Abu Abu Andini. Oh, Abu Andini, bagaimana Abu Ani. Ya, uh, ini Ustaz uh, baru solo berfikir, uh, mau bertanya uh, bagaimana makna yang benar dari ayat laikroh hadiin. Terus uh, bagaimana Islam memandang tentang kebebasan beragama uh, itu yang pertama. Ustaz yang kedua ini Ustaz uh, Anna mau minta izin. Barangkali kalau boleh kalau uh, apa pengajar Ustaz uh, saya rekam biar bisa diputar lagi di rumah, uh, diperbolehkan apa enggak? Uh, itu aja Ustaz ya. Iya. Jazakallahu khairan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abu Andini di mana tadi? soekarno Hatta menyatakan bahwa <tuh> E, pertanyaannya apa makna dari La Ikroha Fiddin dan bagaimana Islam memandang tentang kebebasan beragama Taib. Yang dimaksud dengan La Ikroha Fiddin ada dua makna Makna yang pertama adalah Ditujukan kepada orang kafir Bahwa Masuknya seseorang dari kafir kepada Islam tidak boleh hanya karena keterpaksaan Tapi wajib Karena keyakinan, karena ilmu Oleh karena itulah, kalau ada seorang kafir yang tidak mau memeluk Islam Karena tidak yakin tentang kebenaran Islam, dia tidak boleh untuk dipaksa Masuk Islam dengan pura-pura umpamanya mengat, mengungkapkan dua kalimat syahadat Tapi ditawari dua hal Pertama, dia membayar jizyah dan menjadi kafir zimmi Kafir dimi itu artinya kafir yang berada di bawah perlindungan pemerintahan Islam. Dan kafir dimi secara umum memiliki hak hak yang sama dengan kaum Muslimin. Tak boleh disakiti, tak boleh dihina, tak boleh dibunuh, tak boleh diharam hartanya. Bahkan kata Nabi Sulman Adzimmyan Fakad Adani. Siapa orang yang menyakiti kafir dimi berarti dia telah menyakiti aku. Maka tidak boleh orang uh, kafir yang Tetap dalam kekafirannya tapi membayar jizyah, membayar upeti, dia menjadi kafir zimmi maka dia tidak boleh untuk di, disakiti. Maka dan tidak boleh dipaksa. Yo, kalau kamu umpamanya enggak mau masuk Islam dibunuh, enggak boleh. Karena dia enggak yakin umpamanya tentang kebenaran Islam, karena ke ke kebandalannya. Maka dia dibebaskan untuk tetap dalam kekafirannya tapi bayar upeti tadi dan dia tidak boleh disakiti. Nah, kalau Nabi SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah ke orang kafir atau menyerang Seperti yang hari Jumat yang lalu kita bahas dalam masalah Tauhid Ali anhu diutus oleh Nabi SAW waktu Perang Khaybar Kata Nabi SAW Unfud ala rislik hatta tanzil ala sahatihim Thummad'uhum ila islam Kata Nabi SAW, datanglah kamu secara diam-diam sampai ke daerah mereka, lalu serulah mereka, ajaklah mereka ke dalam Islam. Itu terlebih dahulu, sebelum diserang, ajak dulu kepada Islam. Kalau umpah mereka tidak mau masuk Islam, tawarkan bayar jizyah. Kalau umpah mereka mau bayar jizyah, sudah, tidak boleh diperangi. Tidak boleh mereka masuk Islam itu karena terpaksa. Sebab keterpaksaan akan melahirkan kemunafikan Nanti jadi musuh dalam selimut Dan itu membahayakan kaum muslimin Musuh dari dalam itu lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan dari luar Inilah yang pertama yang dimaksud dengan La Ikroha Fiddin Kedua, La Ikroha Fiddin itu tidak berlaku bagi orang yang sudah masuk Islam dengan cara umpamanya, kalau dia tidak sholat, biarkan jangan dipaksa. Tidak bisa seperti itu. Paksa dia sholat. Kalau umpamanya dia tidak sholat, menurut aturan pemerintahan Islam. Kalau pemerintahan Islam berlaku, dia diistitab. Istitab itu apa? Dituntut untuk bertaubat. Kalau sudah taubat, lalu sholat lagi, sudah. Kalau tidak, maka dia dibunuh sebagai orang yang murtad. Demikian juga orang yang tidak mau membayar zakat. Paksa ambil karena Allah menyatakan hud min amwalihm sodakotan ambil dari harta mereka sebagai zakat. Makanya ketika Abu Bakar menjadi khalifah Sebagian kaum Muslimin tidak membayar zakat oleh Abu Bakar diperangi. Wallahi lauqatilannamanfarroqabainasolatiwazakah demi Allah akan aku perangi orang yang memisahkan membedakan antara kewajiban solat dan kewajiban zakat. Jadi kalau sudah masuk Islamah ada Ketentuan yang memang mereka itu harus melaksanakan ajaran Islam yang fardhunya, yang wajibnya. Adapun yang sunnahnya tidak boleh kita mewajibkan kepada manusia untuk melakukan yang sunnah. Ilza munasi al-nawafilayjus mewajibkan manusia untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Maka itu tidak boleh. Omong-omong mencela orang karena tidak tahajud mencela orang karena tidak tidak saum Senin Kamis, mencela orang karena tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah umpama salat rawatib yang eh, salat apa namanya ee, ya rawatib salat sunat rawatib yang lima waktu itu umpamanya itu tidak boleh dicela orang yang meninggalkannya karena syariat pun tidak mencelanya. Oleh karena itulah yang dimaksud adalah hanya perkara-perkara yang wajib dan ada sanksi. Yang meninggalkan salat, secara syariat ada sanksi. Yang melanggar larangan seperti berjudi, seperti mabuk, seperti berzina, kalau itu melanggar ya ada sanksi yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Oleh karena itu, laik rohah fiding itu hanya kepada orang-orang kafir. Orang kafir ketika mau masuk Islam tidak boleh berdasarkan keterpaksaan, harus berdasarkan keyakinan dan kesadaran sendiri. Boleh enggak kita ngabibita orang kafir agar masuk Islam dengan iming-iming harta? Boleh. Dan ini termasuk salah satu di antara uslub dakwah yang dibolehkan dan dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Makanya salah satu orang yang berhak untuk menerima zakat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini ada dua macam. Pertama orang kafir yang sudah memiliki ketertarikan kepada Islam. Uh, hanya masih sedikit ragu lalu ketika diberi zakat mereka langsung masuk Islam. Kedua, yang baru masuk Islam tetapi masih lemah imannya kemudian dengan diberi zakat lalu semakin kuat imannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ternak yang sangat banyak hasil dari ghanimah, rampasan perang. Ada seorang kafir melihat-lihat kayak tertarik gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu suka? Ya, saya suka. Kalau kamu ambil semuanya. Diambil semuanya itu. Dia ambil semua ternaknya itu yang entah berapa ratus ekor. Lalu dia pulang ke kampungnya dengan membawa ternak itu. Lalu berkata, Ayuhannas aslimu fa'inna Muhammadan a'to, a'to an a'ta'an malam yakshal faqr. Wahai manusia, Islamlah kalian. Karena Muhammad memberikan pemberian seperti pemberian orang yang tidak takut kepada kemiskinan. Ini saya dikasih seperti ini. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dengan niat awalnya agar diberi, dan ternyata setelah diberi apa? Masuk Islam dibina, kemudian setelah dibina mereka jadilah Islam segala-galanya bagi mereka. Islam jauh lebih berharga dari harta dan yang sejenisnya. Itu dibolehkan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan laikrohafidin tidak boleh memaksa orang kafir masuk agama kita, hanya berdasarkan keterpaksaan, harus berdasarkan keyakinan, berdasarkan ilmu. Makanya dakwah sebelum diperangi, didakwahi. Dakwah menjadi syarat mutlak sebelum memerangi orang-orang kafir yang akan masuk ke dalam Islam. Allahumma. Kedua, tadi Pak Abu Andini. Meminta izin merekam ceramah-ceramah saya dibolehkan, silakan aja selama itu untuk dakwah bukan untuk bisnis. Tidak boleh untuk dijual belikan, tapi harus uh, untuk kepentingan dakwah dan bukan untuk kepentingan komersial. Wallahu a'lam bishowab. Sekolah berdasarkan jawabannya, uh, kita kembali dulu kepada penanya lewat SMS sekarang pengirim SMS berikutnya yakni Pak Yayan dari Cimahi bismillah Ustaz Imam Ibnu Hajar An-Nawawi Az-Zahabi bermadzhab kepada Imam Asy-Syafi'i As bermadzhab dalam hal apa dan bagaimana berkallahu fi Iya Imam Az-Zahabi Imam Ibnu Hajar termasuk Imam Ibnu Katsir Imam An-Nawawi uh, bermadzhab kepada Imam Syafi'i dari segi fikih jadi kalau yang dimaksud dengan madhab, maknanya adalah fiqh, aspek fiqh. Dan fiqh ini memang berbeda-beda di kalangan para ulama dengan, dan terbagi kepada banyak madhab. Tapi yang terkenal di kalangan kita ada empat. Ya. Pertama Hanafi, kedua Maliki, ketiga Syafi'i, keempat Hambali. Hambali itu pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang dikenal padahal yang lain-lainnya banyak. Ada mazhab Bukhari, ada mazhab Muslim, ada mazhab Abu Daud, ada mazhab Saury, ada mazhab Uyainah. Macam-macam mazhab, -macam tapi yang dikenal adalah empat itu tadi. Nah, itu semua perbedaan dalam masalah fikih. Adapun akidah mereka sama. Akidah Imam mazhab yang empat ini seluruhnya sama. Akidah uh, orang-orang para ulama yang uh, mazhab fikihnya berbeda, akidah mereka sama. Kenapa? Karena akidah itu tauqifi, baku sesuatu yang sudah memang ditetapkan dari sananya, tidak ada e, lapangan untuk berijtihad dalam masalah akidah dan tauhid. Makanya sama. Adapun masalah fikih adalah lapangan ijtihad sehingga para ulama berijtihad dengan kapasitas ilmunya masing-masing. Dan karena ilmunya berbeda, latar belakangnya berbeda, kondisi dan situasinya juga berbeda, sangat mungkin lahir kesimpulan yang berbeda dalam masalah fikih. Dan berbeda dalam masalah fikih adalah sesuatu yang masyhur, maklum di kalangan para ulama dan kaum muslimin sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, tetapi mereka tidak Menjadikan perbedaan Dalam masalah madhab fiqh ini Menjadi bahan untuk bermusuh-musuhan Saling membenci Saling membinahkan Tidak sama sekali Mereka tetap saling bersaudara Dan saling menghargai Satu sama yang lain Allahu'alam Syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya Kepada apa? Kita bacakan kembali Pertanyaan dari <tuh>. Pak Maman di Nyingkir Bismillah Mohon diulang poin ke-12 adab cari ilmu karena saya kelewat yang lalu tadi. Oh, yeah, iya, adab yang ke-12 yaitu attamasuk bil kitabi was sunnah. Attamasuk itu artinya berpegang teguh. Oh, ke-12. Itu ke-11 ya? Eh, itu mah ke-10-nya. Yeah. Kedua belas itu artinya al-hirsu ala fahmi muradillah wa, wa muradhi rasulillah Jadi bersungguh-sungguh untuk memahami apa yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran Dan apa yang dimaksud oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya Dan memahami secara benar ini sangat penting Jadi kadang-kadang orang itu punya ilmu sudah sampai ayat dan hadis kepada dia tetapi tidak diberikan pemahaman Ilmunya sampai tapi pemahaman dari ilmu itu yang tidak sampai Sehingga banyak salah faham dari ilmu yang sudah sampai kepada dirinya Dan sudah kita jelaskan kesalahan dalam memahami kadang-kadang lebih berbahaya Daripada kesalahan yang disebabkan karena kebodohan Contoh-contohnya sudah kita berikan tadi Wallahu Alam Wallahu'alam InsyaAllah Ustaz atas jawabannya Kita bacakan kembali sambil menunggu penelpon Pertanyaan selanjutnya dari Abu Raudah di Cibabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya pernah membaca bahwa di mana para sahabat Nabi tidak menambah sebelum 10 ayat yang telah diterimanya diamalkan. Apa maksud tidak menambah di situ? Iya, itu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, Ta'alamna al iman Ta'alamna al-Quran, Fazadna imanan. E, Fa'idha, Qara'na 10 ayat, Lam yujawizhunna, Hatta, Na'lama ma'aniahunna, Wa na'amala biha jami'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, Kami belajar iman, Caranya kami belajar Al-Quran. Itu, Itu, kami membaca 10 ayat demi 10 ayat Kami tidak dulu beralih kepada 10 ayat yang lain Sebelum 10 ayat ini kami hafalkan Kami fahami maknanya dan kami amalkan bersama-sama Jadi yang dia maksud dengan tidak menambah adalah Tidak menambah hafalan mereka Dan pengkajian mereka tentang ayat-ayat yang lainnya Sebelum 10 ayat yang pertama itu Mereka fahami dulu Mereka hafalkan mereka fahami Dan mereka amalkan bersama-sama Oleh karena itulah Maka seluruh ayat yang mereka hafal Itu pasti sudah diamalkan Dan sudah difahami Dan diamalkan bersama-sama Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu Menghafalkan Al-Quran Surah Al-Baqarah Itu sampai 6 tahun kalau kita, para pesan-pesantren kita gitu ya, 6 tahun itu sudah hafal Qur'an. 2,5 tahun atau 3 tahun juga sudah hafal 30 juz. Di luar kepala tentunya juga ya. Nah, Ibn Umar 6 tahun itu baru hafal Al-Baqarah. Apa alasannya? Alasannya karena setiap 10 ayat yang sudah dihafal, maknanya dipelajari dengan pemahaman yang benar sesuai dengan Penjelasan Rasulullah S.A.W. atas bimbingan beliau. Lalu diamalkan bersama-sama. Setiap ayat yang sudah dihafal. Pasti faham maknanya. Dan pasti sudah diamalkan. Oleh karena itulah. Kalau ada seseorang yang hafal. Surah Al-Baqarah. An-Nisa dan Al-Imran. Dan An-Nisa. Jalla fi ayunina. Orang itu begitu mulia dalam pandangan kami. Itu kata Ibn Umar. Kenapa begitu mulia? Karena kalau orang sudah hafal. Quran. Dijamin sudah diamalkan Di zaman itu Dijamin sudah diamalkan dan sudah difahami Maknanya dengan pemahaman yang benar Atas pembimbingan Rasulullah SAW Semakin tinggi ilmunya diyakini amalnya juga setinggi ilmunya Itu zaman dahulu Berbeda dengan Zaman sekarang banyak orang Apa namanya Hafal Quran, faham isinya Kemudian Mereka tidak Mengamalkannya, itu zaman sekarang seperti itu jadi zaman dahulu, ya, ilmu lebih berharga, amal lebih berharga daripada ilmu. Kalau sekarang, ilmu dianggap lebih berharga daripada amal. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan kami tidak menambah dulu, maksudnya memang tidak menambah hafalan. Tidak menambah juga e, pemahaman sebelum yang itu diamalkan terlebih dahulu. Itulah yang dimaksud. Wallahu a'lam Syakran, Jazakallah Ustaz atas jawabannya ke uh, para para pendengar yang akan bertanya melalui telepon dipersilakan ke nomor 022 868 62637 ada penelpon Ustaz. silakan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waafik berkah Allah dari siapa di mana Pak? Dari Abu Hanif Ciganitri. Abu siapa? Abu Hanif. Abu Hanif, Abu di Hanif. Ciganitri, Ciganitri, Ciganitri, Ciganitri ya. Tafadil Abu Hanif. Eh ya Ustaz, Anda mau nanya ada Pemahaman tentang tafsir Ibnu tafsir nggak dalam program roja bandung kan? Iya, ya. sudah begitu. Iya, sekian sah. Alfan, Iya, bapa Abu Hanif di Ciganitri barusan bertanya di program roja ada pembahasan tafsir nggak? Insya Allah ke depan ada ya. Jadi sekarang ini uh, kita sudah uh, membentuk manajemen baru kemudian mau uh, merunning beberapa program baru ya ada ada bidang produksi sekarang sedang dipacu untuk memproduksi beberapa program ter ter tertentu termasuk uh, apa namanya terjemahan Al Quran dan hadis dalam bahasa Sunda juga mungkin Insyaallah nanti akan kita kemukakan, termasuk adanya pelajaran-pelajaran tertentu yang musalsal. Musalsal itu yang berkesinambungan, baik itu tafsir atau bahasa Arab, mungkin juga kedepannya tahsin Tapi untuk sementara di Raja Bandung belum ada, tapi mudah-mudahan sebentar lagi ya Insyaallah. Sabar Bapak Abu Hanif, Allahu Alamso. Ada penumpang rest. Silakan. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Dari mana, Pak? Dari Ustaz di Katapang, Ustaz. Ah, Ustaz Katapang. Mangga, Ustaz. Ini menanyain apakah diperbolehkan menyebut Ali dengan karomallahu wa'tab kayak Pak Ustaz ya? Ustaz di Katapang. Oh, iya. Ada pengirim SMS juga loh pertanyaan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Ustaz di Katapang, dibolehkan enggak? Menyebut Ali karamallahu Wajhah Taib. Al Imam Ibn Hajar asy-Syukhlani rahimahullah menyatakan bahawa menyatakan Ali karamallahu Wajhah ya, yang uh, dilakukan hanya kepada Ali dan tidak dilakukan kepada yang lain-lainnya. Itu termasuk sifat gulu. Gulu itu berlebih-lebihan. Melebihi dari batas yang Layak ditetapkan kepada Seorang sahabat mulia Seperti Ali bin Abi Talib Ada dua alasan Yang biasanya dipakai oleh orang Dengan untuk menyebut Ali karamallahu wajah Pertama, alasan pertama Berdasarkan hadis yang maudhu Apa hadis yang maudhu tersebut Yaitu konon katanya Ali itu seumur hidupnya Tidak pernah Melihat E, Farajnya sendiri, Zakarnya sendiri, kemaluannya sendiri, itu keterangan yang palsu, yang secara sanad tidak, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan yang kedua, secara real, secara nyata, secara isi juga adalah hal yang tidak mungkin di, e, dilakukan oleh manusia. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada aib dan tidak ada larangan secara syari. Untuk melihat Faraj sendiri di saat itu dibutuhkan Untuk umpamanya e, Bebersih setelah kencing dan seterusnya Kalau memang dibutuhkan Tidak ada aib untuk melihatnya Dan tidak ada kemuliaan untuk tidak melihatnya Nah ini yang pertama Kedua Ali disebut karamallahu wajah Untuk membedakan keunggulan keunggulan Ali Di atas para sahabat yang lainnya Kenapa tidak dikatakan kepada Abu Bakar karramallahu wajah kemudian Umar, Utsman, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya bahwa Ali itu adalah seorang yang oleh Allah dimuliakan? Iya, benar. Tapi kenapa hanya kepada Ali semata-mata? Abu Bakar juga orang yang dimuliakan karena nilai ketakwaannya melebihi muslimin manapun di jagat raya ini. Demikian juga Umar, Uthman Demikian juga Salman, Al-Farisi Demikian juga sahabat-sahabat Yang lainnya Itu semuanya dimuliakan, ya tidak hanya wajahnya Tapi juga seluruhnya Seluruhnya, seluruh tubuhnya dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla karena nilai Taqwanya, karena Allah berfirman Inna akramakum indallahi Atkakum, semuanya orang yang paling mulia Di Sisi Allah, di kalangan kalian adalah orang yang Paling takwa. jadi semakin takwa, Semakin dimuliakan, semukan Dimuliakan oleh Allah dan tidak hanya dimuliakan wajahnya tapi seluruhnya. Jadi kalau umpamanya seseorang mengatakan karamallah wajah tidak hanya kepada ahli tapi kepada yang lain-lain juga. Maka tidak masalah boleh ya. Ummah Abu Bakar karamallahu wajah. Umar karamallahu wajah. Yang lain-lain juga karamallahu wajah. Tapi hanya ahli dan tidak kepada yang lain. Ini sikap sifat yang gulu. Makanya para ulama. Karena ini sudah ada sejak dahulu. Juga dibahas. Itu termasuk gulu kepada. Para, eh, kepada Ali bin Abi Talib. Yang tidak dilakukan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Wallahu Wallahu'alam bisawab. Jazakallah ya. Ustadz atas jawabannya. Kembali ada. Pembelon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Pak Qosim, ah, Pak, Pak, okay, mudah uh, Pak Ustaz. Ah, manya Pak Qosim. Keberhargaan Pak Ustaz sareng keluarga, salamina sehat afiat. Amin amin. Sawangsulna Pak Qosim oge mudah-mudahan dipasihan ka kesehatan-kesehatan. Eh. Tincurin ta Pak Ustaz. Abunden Pak Qosim, ieu mah edisi bahasa Indonesia. Indonesia. Oh, iya, senang saya. Mempelajari agama itu baru langkah halus. Ciksunana mm -hmm. mah? Yeah. Iya. Nyata Al Quran versus Al Hadis. Mm -hmm. Nanging geningan sahurnusa mesmah ayah anak dah dipelajari. Tapi kitab kuning. Mm -hmm. Nah upami sih muka. Kalau saya mempelajari Al Quran Hadis sahjangan Hadis, apakah termasuk ketinggalan? Atau bagaimana Dan sekaligus saja bertanya Apakah isi kitab kuning itu hmm. Atunohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Bapak Kosim ee, Bertanya Apa yang dimaksud dengan kitab kuning Iya Kitab kuning adalah kitab yang Realnya kenyataannya memang warnanya kuning Dulu ya itu kitab-kitab yang dipelajari di pesan-pesan Ren sebagai kitab-kitab dasar. Seperti umpamanya kalau e, bahasa Arab yang dipelajari kitab Matan al ya Kalau itu dari segi nahu, ya Kemudian e, kalau dari segi Sorof mungkin kitab Tasrif. Ya. Atau umpamanya e, kitab Nahu al-Wadhi. Atau kitab kalau yang lebih. Anunya lebih tingginya Umpamanya Al-Fiah Sesunan Ibnu Malik dan seterusnya Nah, kalau umpamanya Dari segi ee, Fiqh, ngebahas Kitab Safinatun <coughs> Najah Kalau dari segi ee, Apa namanya Akhidah atau Akhlaq e, Sulam tauf, Taufik dan seterusnya Dulu kitab-kitab tersebut Warnanya kuning Dan warna kuning tersebut di, eh, di, Dibuat karena Pertama dulu kan tidak ada listrik Yang ada pakai cempor gitu ya Pakai cempor lilin juga mungkin waktu itu belum ada gitu Patromak juga belum ada gitu ya Cuma pakai cempor dengan penerangan yang minim Tidak terlalu terang Tapi dengan dicetak di atas kertas warna kuning Itu menjadi jelas menjadi cerah Karena warna kuning itu memantulkan cahaya Gitu ya. Oleh karena itu, kitab-kitab dahulu itu disebut dengan sebutan kitab kuning karena memang warnanya kuning. Tetapi seluruh kitab kuning pasti berbahasa Arab. Nah, sekarang kitab-kitab tersebut sudah dicetak ulang dengan edisi yang leks bahkan dengan syarah dengan penjelasan bahkan banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dan menjadi Kitab putih karena memang Kertasnya sekarang tidak kuning lagi Tapi karena tapi dengan warna putih Sekarang sudah ada listrik Sudah terang, seterang siang gitu Jadi tidak dibutuhkan lagi kertas warna kuning Termasuk dulu waktu tahun berapa ya Tahun 80 Berapa ya 84, 85 gitu Saya membeli ya, kitab tafsir Ibnu Kathir itu warnanya masih kuning tafsir umpamanya jalan lain itu masih warnanya kuning gitu ya apalagi kalau umpam kitab matan al ajurumia itu jelas masih warna kuning sampai sekarang kita matan al ajurumia masih banyak yang warnanya kuning uh, tetapi sekarang ini sudah dicetak ulang dengan edisi yang bagus tafsir imam ibnu kathir warnanya putih ya jalan lain warnanya putih termasuk matan al ajurumnya sudah dicetak edisi leks termasuk kitab al fiah tidak kuning lagi walaupun yang kuning kuningnya masih ada nah Terus bagaimana isi dari kitab kuning? Ya tergantung jenis kitabnya. Nah, sekarang ini tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak boleh difahami oleh kebodohan kita. Oleh otak kita langsung memahami Quran Sunnah tanpa memahami ilmu tafsir. Tanpa memahami ilmu bahasa Arab. Nah bagaimana cara memahaminya? Melalui kitab kuning tadi yang sekarang sudah menjadi kitab putih gitu ya. Nah oleh karena itu kalau umpat kita mau tahu isi Al-Quran buka umpat tafsir Imam Ibnu Katsir, karena di sana dijelaskan dengan riwayat-riwayat yang berdasarkan hadis atau ucapan para sahabat, bahkan sekarang Imam Ibnu Katsir tafsirnya itu sudah ditahkik, hadis-hadisnya juga sudah ditahkik mana yang sohihnya mana yang doim, sudah ada penjelasannya. Dalam kitab Tafsir Ibnu Kasir, dalam kitab Tafsir Imam Ibn Jarir, Al-Tabari, dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, itu itu campur aduk. Riwayat-riwayatnya ada yang sohih, ada yang daif, ada yang palsu, ada yang israeliat, itu sudah dicampur baur itu. Kalau orang umpamanya tidak tahu tentang uh, musalahul hadis, itu tidak bisa membedakan. Nah sekarang, ya sudah ada kitab-kitab yang disertai dengan tahkik dan takhrij dari hadis-hadis tersebut. Sehingga kita tahu mana yang sohih, mana yang daif. Ini bisa dipakai atau ini yang tidak gitu ya Ada mukhtasornya, mukhtasor itu ringkasan dengan membuang hal-hal yang dianggap keliru-kelirunya gitu ya nah, Karena diwayatnya palsu atau daif dibuang itu Kemudian tinggal, disaring tinggal yang benar-benar Itu sekarang sudah ada, sudah banyak gitu ya Oleh karena itulah maka kitab kuning tadi artinya kitab yang memang warnanya kuning karena zaman dahulu itu dibutuhkan warna kuning karena penerangan yang sangat minim. Sekarang itu sudah dicetak dengan kitab warna putih. Wallahu aalam. Soalnya. Zakirul Mustad atas jawabannya. Kita kembali terlebih dahulu kepada penanya lewat SMS. Dari Mastuk di Cibingbin. Assalamualaikum Mustad. Kamsalam. Tolong jelaskan cara-cara bersyukur yang benar jika mendapat kenikmatan. Assalamualaikum. Iya. Bersyukur artinya istikmalun ni'amillah fi taatih. Menggunakan nikmat di dalam ketaatan kepada Allah. Atau dengan kata lain, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki dengan nikmat itu? Contoh, ya. Kita diberi harta oleh Allah. Kita ingin mensyukuri nikmat harta. Bagaimana caranya? Gunakan harta ini sesuai dengan kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah dengan harta yang kita miliki? Keluarkan zakatnya kalau memang sudah wajib zakat, infak, sodako, ya. Pakai tertulungkan, butuh, tatalangkan, susah, meremaweh kapar para manusia, gitu ya. Membantu orang lemah. Tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk bersombong-sombong, gitu ya. Bangga-bangga dengan kekayaannya. Nah, itu artinya. Mensyukuri nikmat harta Menggunakan harta itu sesuai dengan kehendak Allah Demikian juga kita diberi ilmu oleh Allah Ingin mensyukur, bersyukur dengan ilmu itu Caranya apa? Gunakan ilmu itu sesuai dengan kehendak Allah Amalkan, dakwahkan Ajari orang-orang yang bodoh dan tidak boleh sombong Dengan keilmuan yang dimilikinya kita diberi jabatan oleh Allah Kita ingin mensyukuri jabatan itu Gunakan jabatan itu sesuai dengan kehendak Allah Ya, Kalau jabatan itu berupa kekuasaan Pakai menegakkan keadilan, kebenaran, memberantas kebatilan Dan seterusnya Itu artinya mensyukuri nikmat Allah Walaupun ada walaupunnya Walaupun tidak harus mengadakan hajatan Kesalahan banyak orang selama ini Memahami syukuran dengan makna hajatannya Lulus ujian, syukuran Apa isi syukurannya? Makan-makan Undang orang gitu ya Untuk makan-makan Kita naik pangkat Syukuran Apa acara syukurannya? Undang-undang orang Makan-makan gitu ya Masak yang banyak gitu ya. uh, uh, Terus kita umpamanya terpilih menjadi pejabat oh, Syukuran Apa syukurannya? Mencit domba gitunya Terus makan-makan Sehingga identik syukuran itu dengan acara makan-makan Hajatan Sehingga kalau umpamanya ya Orang syukuran ya Diundang untuk berdoa untuk ngaji Tapi gak ada makan-makannya Pasti kaget eh syukuran tak gitu sih ya sama nah, Telumrah jengbatur kan gitu Jadi banyak orang memahami yang namanya syukuran teh hajatan Makan-makan Kalau memang syukuran itu makan-makan Kasian atau orang miskin gak bisa syukuran Nah jadi syukuran bukan itu Syukuran itu Adalah menggunakan nikmat Sesuai dengan yang Allah kehendaki Dengan nikmat tersebut Ya, Itulah makna syukuran Yang sebenarnya Zakatulullah Ustadz atas jawabannya Pertanyaan-pertanyaan uh, yang dikirim melalui SMS Ustadz yang sudah masuk ke kami kebanyakan masalah masalah-masalah fikih ini yeah. barangkali mungkin apa forumnya ada di lain waktu ya tapi kami ingin bacakan beberapa sms yang barangkali masih termasuk relevan dengan kajian kita pada pagi hari ini Kami mohon maaf kepada para pengirim sms yang menanyakan masalah-masalah fikih masalah sholat insyaallah nanti sore kita akan buka kalau uh, waktunya memungkinkan, de, karena nanti sore Insya Allah setiap hari Selasa sore jam 4 ada kajian masalah fikih, yakni membahas kitab al qaulul mubin fi akhtal musolin, yakni kesalahan-kesalahan dalam praktek sholat. Nah, tata, nah, baik sekarang kita lanjutkan kepada penanya selanjutnya yang melalui SMS dari Bapak Sudrajat, di mana kurang tahu tidak. Mencantumkan tempatnya di masjid tempat kami setiap habis solat subuh ada kultum dan sesudahnya bersalam salaman berbaris tapi tidak pakai solawat. Apakah yang demikian telah sesuai sunnah barokallahu fiq? Wa fiqabarokallahu bapak sudrajat di di bumi Allah. Bagaimana dengan kultum yang diadakan baca solat subuh? Taib. Rasul s.a.w. sering kali, ini sering kali walaupun tidak selalu Seusai sholat fardu, beliau menghadapkan wajah dan badannya ke jamaah Lalu menyampaikan wajangan Kadang, bahkan kadang, sering kali Wajangannya itu diawali oleh pertanyaan Contoh suatu saat Nabi s.a.w. di Hudaybiyah, Itu bermalam, kemudian malamnya Hujan kemudian solat subuh beliau di atas tanah yang basah. Kemudian beliau selesai solat subuh menghadap ke jamaah lalu bilang Atadruna mada qala Robbu kumulailah. Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Allah pada malam tadi? Kata para sahabat Allah wa Rasulhu alam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kata Nabi saw. Qala أصبح إبادي مؤمنا وكافرا فأما الذين قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما الذي قال مطرنا بنو كذا وكذا فقد كفر بي وآمن بالكواكب كتنبي صلى الله عليه وسلم Allah berfirman pada pagi hari ini ada hamba-hamba kami yang beriman dan ada juga hamba, hamba kami yang kafir. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, maka orang itu orang yang beriman kepada Aku dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan oleh bintang-anu bintang-anu, maka orang itu kafir kepada Aku dan beriman kepada bintang. Itu dilakukan ba'dah sholat subuh. Dan Nabi SAW seringkali. Melakukan hal yang seperti ini. Baik sholat subuh atau yang lain-lainnya. Oleh karena itulah. Maka dibolehkan bagi kita untuk mengadakan kultum. Membacakan satu dua hadis. ya Dengan sedikit syarah atau penjelasan. Seusia sholat subuh umpamanya kepada jamaah. Selama itu tidak memberatkan. Jadi kalau jamaah ada yang ke, memiliki keperluan harus segera pergi ke kantor atau ke tempat lain tidak boleh untuk menahan eh jangan lu keluar nanti selesai-selesai enggak boleh karena apa? karena itu hak dia. Jangankan umpamanya kultum, hatta solat umpamanya salat lalu imamnya terlalu panjang dan si makmum itu memiliki kepentingan yang mendesak e, lalu kalau diikuti imam dia akan terlambat umpamanya maka dia boleh mufaraqah memisahkan diri dari jamaah dan melanjutkan sendiri sholatnya Kemudian dia pergi untuk menunaikan keperluannya Sekalipun keperluannya menyangkut keperluan duniawi Itu dibolehkan ah, Itu dalam sholat apalagi dalam hal kultum Maka tidak boleh kita memaksa orang untuk hadir dalam kultum yang kita adakan Jadi kultum boleh tidak apa-apa Adapun bersalaman ba'dah sholat Maka tidak pernah itu dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya Juga oleh para ulama Baik sholat fardu, sholat jumat Ataupun sholat, uh, sholat berjamaah lainnya Seperti sholat id, idul fitri ataupun idul adha Termasuk juga sholat khusuf atau khusuf atau Termasuk juga sholat istisqa Maka tidak pernah walaupun hanya satu kali Nabi Islam dan para sahabat bersalam-salaman Padahal sholat yang lima waktu itu dilakukan Sehari lima kali gitu ya Nah, tapi tidak pernah walaupun hanya satu kali. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi tidak pernah melakukan salaman dengan sahabatnya seusi salat? Apakah mungkin beliau lupa, gitu ya? Tak mungkin lupa, ya masa lupa terus terusan tiap hari sehari lima kali selama tahunan, juga para sahabat ribuan orang masa semuanya lupa, gitu ya? Jadi alasannya bukan lupa. Kedua, apakah Nabi dan para sahabat tidak bersalaman pada salat itu karena? Kata orang Sunda mah tekabita ku ka utamaan sa salaman. Mustahil tekabita masa Nabi dan para sahabatnya tekabita ku pahala. Yo ya, walaupun sekecil apapun, oh pasti kabita masa Nabi dan para sahabatnya yang ahli ibadah tekabita. Terus kita kabita gitunya. Ano kedulul ibadah selama ini nah, bukan karena tekabita ku pahala dari bersalaman baca solat. Terus Kenapa atau Nabi dan para Sahabat tidak bersalaman? Jawabnya karena demikianlah sunnahnya. Sunnahnya baca salat tidak bersalaman. Siapa yang ingin mengikuti sunnah Nabi dan para Sahabatnya, maka baca salat tidak bersalaman. Itulah sunnah Nabi saw. Siapa umpamanya bersalaman berarti tidak mengikuti sunnah Nabi saw. Entah mengikuti sunnah siapa? Apa, apakah mengikuti sunnah apa namanya rokyunya sendiri daripada ee, wahyu Allah dan Rasulnya? Tidak, tentu saja tidak boleh. Ya. Seandainya bersalaman pada salat Allah baik, bagus secara syari, pasti Nabi dan para sahabatnya lebih dahulu melakukannya. Kalau kahyaran, lasabakuna, hilai, katakan seandainya hal itu baik, ya pasti mereka itu lebih dahulu melakukannya daripada kita. Jadi kalau mereka tidak melakukan... Masa kita melakukan, kalau ini pelaksanaan dari agama. Jangan di ini dengan royo, ini kan bagus salaman itu bagus. Iya bagus menurut otak kita. Kalau itu bagus secara syari, pasti itu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya? Jangan sekali-kali kita bilang bahwa itu baik secara syari. Jangan, kalau baik mah pasti dilakukan oleh Nabi dan dicontohkan karena mereka lebih utama untuk memulai setiap kali kebaikannya. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Ini ada SMS dari Pak Maman di Jingkir, Ustaz, ternyata yang dimaksud bukan hanya poin ke-12, akan tapi beliau meminta penjelasan maksudnya dari poin ke-1 sampai dengan poin ke-12. Wow. <laughs> kan tadi sudah ya. Tadi sudah uh, di awal-awal saya sudah merinci dulu uh, seluruh 12 poin yang pernah kita Bahas ya, jadi intinya Saya singgung sebentar Atau sekilas saja ya Ada apa yang harus diperhatikan oleh Para pencari ilmu adalah Pertama ikhlas, kedua meniatkan Mencari ilmu untuk menghilangkan Kebodohan baik dari diri sendiri ataupun Dari orang lain, ketiga membela syariat Keempat berlapang Dada dalam hal-hal yang diiktilafkan Kelima Mengamalkan ilmu, keenam Mendakwahkan ilmu, ketujuh Hikmah ke-8, sabar dalam belajar ke-9, ihtiroh menghargai dan memuliakan para ulama ke-10 berpegang kepada kitab dan sunnah ke-11 tasabut dan sabat dan yang ke-12 tadi bersungguh-sungguh di dalam memahami kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ya. Demikian, Pak tadi. Alhamdulillah. Pak Maman. Pak Maman. Aiyah. Zakallah, syukran sad, atas jawabannya. Dan sekarang ada penelpon, assalamualaikum. Dari siapa di mana, Pak? Uh, Pak Agus nih, dari Permata Maguhi. Eh, ya, mana Pak Agus? Uh, ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, merahmatullah. Ah uh, ini ustaz mau bertanya, uh, saat ini kan uh, masalah ketidakaman itu makin gak sak, gitu ya? Uh, kepagana mereka. Halo, ini. halo. Pak. Ada? Iya, ya, silakan Pak. Ulangi Pak, kebidahan sekarang, kebidahan itu apa, Pak? Ah. Dan maaf Bapak agak dekat agak. ke telepon Bapak, ya. suaranya agak kecil. Iya. Ah, iya, ya, ya. ya. Ini Pak, jadi eh atau misalkan dakwah-dakwah ahli bidai, bidai akidah. Jadi sementara ini kami-kami ah, ini kalau sampai membicarakan mereka atau menggundik mereka atau membicarakan mereka, gitu ya, nah, apa itu termasuk hibah, uh, gitu? Karena ya itulah yang dikhawatirkan itu kan tidak uh, hanya itu makin makin makin beras, gitu ya, di masyarakat itu Iya. Yeah. Karena bisa hanya bisa putar uh, kita dipagari dengan membicarakan mereka, gitu ya. Orang-orang Arab ya, itu merasa demikian, lihat. Iya. Allahumma Semalih. Pak Agus di Permata ya, iya, Cimahi. Taib. Iya Pak Agus menyatakan sekarang kebidahan begitu merajalela. Lalu boleh enggak kita mengibahinya atau membahas penyimpangan mereka? Taib. Kalau yang kita maksud adalah menyebut nama-nama orang atau lembaga atau organisasi, maka tidak boleh Pak. Ya, Kita tidak menghukumi orangnya, tapi kita menghukumi perbuatannya secara umum. Dan perbuatannya secara umum itu tidak ditujukan kepada persul. Kita menyatakan judi itu haram, tidak boleh ini ayatnya, ini hadisnya. ya. Tanpa menyebut nama seperti si Anu itu tukang judi uai, tidak boleh seperti itu ya. Kita mengatakan bahwa e, apa namanya <tuh> mabuk itu haram, mencuri itu haram, korupsi itu haram, gitu ya. Itu ayat itu hadis. Perbuatannya yang kita ungkit itu haram harus dijauhi, tidak boleh untuk dilaksanakan dengan alasan ini ini. ini. Tapi kita nggak boleh menyebut nama orangnya pak, atau organisasinya, atau kelompoknya, atau apanya itu nggak boleh. Orangnya yang boleh disebut karena kita tidak menghukum orang tapi menghukumi apa perbuatannya. Termasuk kebidaan-kebidaan. Kita katakan ini tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Makanya para ulama menyatakan ini bidah berdasarkan ayat ini, hadis ini. Ini ulama ini namanya Sifulan menyatakan dalam kitabnya. Seperti itu. Tapi kita tidak boleh menyebut si Sigasi itu Seperti Sifulan-Sifulan. Tidak boleh yang seperti itu. Jadi kita tidak menyebut orangnya. Selama kita tidak menyebut orangnya. Tidak menyebut uh, organisasinya. Tidak menyebut... Uh, Identitasnya itu tidak termasuk gibah, karena kita tidak membicarakan orang, kita membicarakan apanya amalan-amalan yang banyak dilakukan orang yang menyimpang secara sari kita jelaskan itu agar apa? Agar tobat, agar tahu umpamanya kalau kemaksiatan rata-rata orang tahu itu maksiat umpamanya penjudi, kita katakan judi itu haram, maksiat diharamkan Allah. Penjudi tahu itu, ya, tapi karena ada hawa nafsu mereka lakukan. Ya, demikian juga mabuk, demikian juga maling, demikian juga menipu, demikian juga riba itu semuanya tahu gitu ya. Ah, tapi kebidahan jarang orang tahu disangkanya itu ibadah. Karena keterbatasan ilmunya. Lalu kita beritahu itu bukan ibadah, tapi itu sesuatu yang menyimpang dari syariat berdasarkan keterangan para ulama dalam kitab mereka, berdasarkan ayat dan hadis ini, ayat dan hadis ini, ayat dan hadis. Dan bukan kata kita, tapi kata para ulama yang ahli di bidang itu gitu ya, tanpa menyebut nama orang, tanpa menyebut nama eh, organisasi, ormas atau yang lainnya ya. Nah, ini tidaklah termasuk gibah selama kita tidak menyebut nama orangnya. Dan kita tidak pernah menyebut nama orang. Ya, seperti saya umpamanya di radio ini, atau di pengajian dimanapun, tidak pernah menyebut nama orang. Walaupun dalam pertanyaan, kadang-kadang dalam pertanyaan itu disebut nama orang, tentang si Fulan begini, saya tidak akan bacakan orangnya, enggak. Tapi e, sifulan saja, di, di, disamarkan gitu ya, karena itu tidak etis gitu ya, tidak etis seperti itu. Oleh karena itu selama kita tidak menyebut nama orang, nama ormas, nama organisasi, nama sistemnya itu nggak masalah silakan, walaupun dengan resiko pasti pasti ada pihak-pihak tertentu yang tersinggung. Karena kebidahan yang kita ungkap itu ada pada diri mereka Contoh umpah Kita katakan gak boleh kita berjudi Berjudi itu haram Kalau haram itu dosa besar akan mirip Ada gak yang tersinggung dengan ucapan itu? Ada Siapa? Penjudi Dia resah Lalu penjudi menuduh Wah ini usah, me, apa meresahkan gitu, Meresahkan para penjudi maksudnya Kita katakan Mabuk itu haram Mencuri itu haram Ada gak yang resah dengan itu? Ada, lalu pemabuk dengan uh, penjuri menyatakan usad ini menyebarkan kerasan, membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat Mengatasnamakan masyarakat, padahal hanya mereka gitu ya Demikian juga ketika kita mengungkap ke penyimpangan dari sunnah Nabi S.A.W yang diistilahkan dengan kebidahan Ada nggak yang resah? Ada yang resah Lalu dengan dengan uh, ketersinggungannya mereka memprovokasi ini usan meresahkan masyarakat membawa nama masyarakat, padahal tidak seluruh masyarakat ya. Oleh karena itulah ya, maka kita tidak masuk ke dalam kategori gibah selama kita tidak menyebut orang, tidak menyebut nama organisasi, tidak menyebut nama pihak tertentu. Kita hanya menjelaskan amalan secara umum. Cuma memang amalan ini kebanyakan dilakukan orang Sehingga banyak yang mungkin aja merasa tersinggung Tapi ada juga yang dapat hidayah Allah Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu Yang tadinya tidak faham menjadi faham Akhirnya meninggalkan semua penyimpangan tadi Begitu Pak Agus Pak Eh Pak Agus <if> ya yeah, yeah. Demikian dicimahi a'lam bisawab Bisa kalau Ustad atas jawabannya kita barangkali ini kepada penanya yang terakhir Ustad. Iya yeah, silakan. Nau ya. Tadi Ustad mengatakan kalau terpaksa akan menimbulkan kemunafikan mungkinnya. Bagaimana kalau kita orang tua memaksakan memaksakan akan sekolah di pesantren akan menghasilkan akan yang munafik sukron dari Pamuga di Jalan Jurang. Pak di Jalan Jurang umpamanya kita tidak ingin menyekolahkan anak-anak ke sekolah umum karena pergaulan, karena uh, segala macam. Lalu kita menyekolahkan anak ke pesantren dan monok di sana. Ya. Yeah. Tapi umumnya anak-anak pada usia anak-anak itu enggak mau ke pesantren jauh dari orang tua, enggak bisa main, enggak bisa bawa HP, enggak bisa nonton TV, enggak bisa main internet, kerjanya belajar, belajar, belajar terus. Akhirnya apa? Anak-anak tuh mau tapi terpaksa. Di sananya sedih gitu ya. Mau tapi terpaksa. Di sananya sedih. Kalau enggak mau takut sama orang tua dimarahi kayak gitu ya dan seterusnya. Nah, ini apakah akan menjadi santri yang munafik nantinya Ini mungkin mewakili Tidak hanya Pak seorang Tapi mungkin beberapa orang juga Banyak yang mengalami hal tersebut Barakallahu fikpa Moga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan Pahala yang berlimpah atas pertanyaan ini Taib Inilah yang harus kita Antisipasi sebagai orang tua Ya, Bagaimana Keterpaksaan itu bisa hilang dari diri anak Kita harus memberi support Memberi wejangan Memberikan gambaran Tentang sejarah para ulama zaman dahulu Mereka orang-orang besar Orang-orang hebat Yang menerangi dunia dengan ilmunya Imam Syafi'i Imam Ahmad dan seterusnya. Itu sejak kecil sudah jauh dari orang tua Karena belajar Suruh belajar ke ulama di kota lain Yang kadang-kadang ya Berhari-hari perjalanannya dengan jalan kaki Hujan panas dititipkan kepada rombongan yang akan pergi ke sana gitu ya Anak kecil masih anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya Mereka ditempak dengan penderitaan secara fisik dan psikis Lahir dan batin Apa akibatnya? Akibatnya mereka menjadi orang yang besar Kebesaran mereka itu gaung dari namanya mendunia Tidak hanya di kampung ya. Pada masa itu mungkin gak kebayang Bahwa mereka itu akan menjadi orang yang sangat terkenal di seluruh dunia Kita kenal gak Imam Syafi'i? Hanya kenal nama dan sejarah hidupnya Dan beberapa pandangan akidah dan fikihnya. Tapi kita gak pernah lihat orangnya Tapi begitu besar kemuliaan dan keagungan Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala umpamanya gitu ya Oleh karena itulah maka Mereka menjadi orang besar karena sejak kecil menderita Menderita karena mencari ilmu dan semua ulama menjadi besar seperti itu karena itu loh. Akibatnya itu. Itu pertama. Kedua, lihat orang yang sejak kecil manja bersama orang tua. Menjadi orang yang tidak mandiri. Semua orang besar di dunia, di bidang apapun adalah orang yang sejak kecil menderita. Tapi tahan banting di atas penderitaannya untuk memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semuanya seperti itu. Berikan cerita, berikan gambaran, berikan pelajaran. Nah, akhirnya si anak itu terobsesi. Saya nanti harus menjadi orang besar dan saya harus menderita. Lalu, jelaskan ketika menderita ada banyak keuntungan. Pertama, dosa gugur. Kedua, dapat pahala kesabaran. Ketiga, doa kita makbul. Bila ada kisah-kisah tentang makbulnya doa dari kisah yang nyata, jangan ngebohong. Tapi ya, ceritakan dulu ada seseorang. Ketika kecilnya dia berdoa. Apa yang terjadi? Doa itu dikabulkannya setelah dewasa gitu ya. Setelah besar. Dan ternyata hampir semua doa yang diungkapkan pada waktu kecil itu di kemudian hari makbul menjadi bukti. Ternyata benar-benar menjadi nyata gitu. Agar ini memotivasi anak untuk banyak berdoa. Banyak bersungguh-sungguh, banyak beribadah se sejak masa kecilnya. Sehingga setelah besar menjadi orang yang hebat. Nah seperti itulah. Oleh karena itu, kalau anak ya mau dipesantrenkan, jauh-jauh hari dua tahun sebelumnya kita sudah berikan gambaran, berikan nasihat. Sehingga anak itu menjadi orang yang dia sendiri yang memiliki keinginan untuk dipesantrenkan. Saya tidak mau, ah, sekolah di umum gitu. Kenapa? Karena begini-begini, saya mau pesantren. Jadi anak sendiri yang nantinya mau memaksa kepada orang tuanya agar dipesantrenkan. Ah, Tapi kalau si anak tidak pernah diberikan support dan motivasi seperti itu gitu ya Atau memberikan penjelasan yang keliru Akhirnya pesantren itu sebagai sesuatu yang menakutkan ya, Garing gitu ya Yang tidak membuat dia nyaman di dalamnya gitu Akhirnya ya nanti dia menderita sarabatin di sana Tidak bersemangat lagi gitu ya oleh karena itu, para orang tua harus pintar-pintar Untuk memberi support dan e, dorongan kepada anak Agar anak itu sendiri yang memiliki Keinginan yang besar untuk mesantren dan tidak ingin sekolah di sekolah-sekolah umum yang membahayakan akhlaknya Demikian Pak Muga dan yang lain-lainnya Ya ini tadi disebutkan uh, terakhir Walaupun masih mungkin banyak pertanyaan yang muncul baik SMS ataupun telepon Tapi waktu yang kita miliki sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan Cukup sampai di sini dulu Insya Allah kita akan berjumpa kembali sore nanti jam 4 untuk membahas masalah fiqh Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh